Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi kita udah bagi-bagi hadiah Tadi kita udah seru-seruan Sekarang kita akan menilakan tausia dari Pak Ustadz Silahkan Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ji'ana syahrul Ramadan Syahrul unzilafihil Qur'an kudalinnas wabayinnas minal wal furqan rahim wa muhammadan abduhu wa rasuluhu min wal wa wa ajmain ta'ala fi karim farag tetap semangat dengan nikmat sisa kuota usia yang berapa giga lagi ya star Dengan niat yang ikhlas, download tabaran kuatkan keimanan, dilet dosa, lalu searching pahala. Setuju? Yoman, yo beriman. Kenapa saya sapa dengan e, kalimat yoman? Karena yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perintah yang berat. Jangan saum, sebetulnya kalau gak kuat, berat biar aku aja. Ni Dilan nih, Dilan ngaji di jalan. Kalau ah. ini Milia, Milari ilmu agama. Yeah. <laughs> Racingnya ya singkatan. Ya, jadi yuk beriman, kuatkan keimanan. Kenapa? Kedua, dengan iman hidup akan aman. Dengan Islam hidup selamat, dengan ihsan merasa diperhatikan oleh Allah, hidup akan disiplin. Maka ya ayuhan wahai manusia, ittaqullah. Kuatkan rasa takut kepada Allah karena semua dari Allah, semua digenggam oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Sepakat? Sepakat. Oh. Sudah pada makan sahur belum? Belum. Aduh, Aduh, makan juga. dulu atuh Mas. Aduh makan dulu biar siap menerima kenyataan ya. Sama aja. Iya. Diusahakan sahur ini banyak yang mengandung karbohidrat dan berserat. Kenapa Ustadz? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Oh. Ya. Maka tetap jemungut tetap jemungut kayak ya tetap semangat karena perintah Taum ini luar biasa kenapa harus semangat Saum itu bisa digimik sama ibadah yang lain, kalau sholat nggak bisa sambil ngobrol, nggak bisa sambil minum, nggak bisa sambil berkegiatan, kalau saumnya bisa sambil sahur segar, betul nggak? Betul! Bisa sambil beramal yang lain, karena oh. saum itu bukan hanya cerita, tapi bisa sambil ceriti. Saum itu merangkul, bukan memukul. Saum itu menyayangi, bukan menyaingi. Saum itu nggak boleh melendoy, orang Sunda bilang nggak boleh lemah, letih, lesu, karena ada Dari ayat Al-Qur'an, وَمَاُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَا Tidak aku perintahkan ibadah kepadaku kecuali dengan cara ikhlas. nggak boleh tidak ikhlas. Dulu ada mitos, misteri nu'atos atos ya. Orang sunnah bilang ya. Wow, Kalau saum itu katanya nggak boleh gosok gigi. Kata guru ngaji saya dulu. Kata siapa, brother? Justru diutamakan kesehatan. Karena ada hadis Nabi, لَاُلَا أَشُّكَوَا لَا أُمَتِي لَا shalah Kalo Allah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan setiap mereka hendak sholat, Mas Deni, mereka harus membersihkan gigi. Masa mau bilang, mau bicara sama Allah, mulut kita bau. Ada mitos juga, katanya baunya mulut orang saum itu bau kesturi. Nanti di surga kalau sekarang ya bau toilet aja makanya iya, iya. dianjurin boleh berarti ya, ya, ya, jangan gigi oh, oh. pakai behol tapi pas senyum kayak gantungan jemuran ya iya. ada kangkung, ada cabai merah jadi jagung, islamnya ngasih islamnya ngasih ada angin dikit dan kelebihannya baik si uh -uh. e, saum itu nggak bisa lebay kayak ibadah yang lain kalau ibadah yang lain kan otw duha uh. otw tahajud jangan ping aku karena aku dirokat uh. Uh. di rokat kedua di share pula ke grup wa uh. jadi uh. lebay nggak percaya gue lu lagi sholat masa Lu lagi life, sholat life, bikin life bikin lagi. status ya huh? dia malah upload foto nih gue lagi ruku nih kan <laughs> itu ya jadi Islam ribu ya Islam. jadi Ninja Hatori nikmati perjalanan hidup asik tong ribu. Tetap hey. semangat dengan saum yang pertama ini. Semoga saumnya abadi. Aku tambahkan kamu kita aku tambah Allah kuat insya Allah never give up. Tetap semangat. Semoga saumnya menjadi saum yang kuat. Jatuh dengan doa Allah salimni li Ramadan, wasalam Ramadan Ali, wasalam humini mutakabalan. Ya Allah selamatkan kami untuk Ramadan, Ramadan untuk kami dan. Selamatkan suurammeamme, joudutteko kami menjadi on yang tärkeimmistä Tetap di on yksi tärkeimmistä wabarakatuh Waalaikumsalam. Kiitos.